30 Waktu Indonesia Barat saatnya berita siang Hai Assalamualaikum sederhana berita siang edisi hari ini Senin 6 Agustus 2018 Kembali dibacakan Ahyar dan Kamal Korban meninggal dunia akibat gempa lombok bertambah menjadi 82 orang Jokowi sampaikan dukacita mendalam bagi korban gempa lombok CJH Aceh Kloter 2 telah menerah di bandara King Abdul Aziz Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum timnya Seram BFM Berita yang ini juga bisa didengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Luxmaui, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. S'adaralun, jumlah korban meninggal akibat gempa bumi di Lombok pada minggu malam dalam update terbaru BPBD Nusa Tenggara Barat atau NTB pada Senin pukul 4 waktu Indonesia Tengah berjumlah 82 orang. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho mengatakan sebagian besar korban meninggal dari gempa bumi Lombok akibat tertimpa bangunan yang roboh Kompas.com melansir. Sutopo menyebutkan daerah yang terparah adalah Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, dan Kota Mataram. Selain itu, ada ratusan korban yang luka-luka dan kebanyakan dirawat di luar puskesmas dan luar rumah sakit karena kondisi bangunan yang rusak dan kekhawatiran akan gempa susulan. Ribuan rumah juga mengalami kerusakan dan ribuan warga mengungsi ke tempat yang aman akibat gempa Magnitudo 7 tersebut. Diperkirakan korban terus bertambah dan jumlah kerusakan bangunan masih dilakukan pendataan. Selain itu, gempa susulan terus berlangsung. Hingga saat ini sudah terjadi ratusan kali gempa susulan dengan intensitas gempa yang lebih kecil. BMKG menyatakan bahwa gempa Magnitudo 7 tersebut adalah gempa utama dari rangkaian gempa sebelumnya. Artinya, kecil kemungkinan akan terjadi gempa susulan dengan kekuatan yang lebih besar. Tim sar gabungan masih terus melakukan evakuasi dan penyisiran korban. Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa duka cita mendalam kepada para korban bencana gempa di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kompas.com melansir. Diketahui data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat hingga Senin Dini Hari jumlah korban meninggal dunia akibat gempa sebanyak 82 orang. Pada minggu malam Presiden Joko Widodo langsung memerintahkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto untuk mengkoordinasikan penanganan pasca gempa di NTB. Penanganan pasca gempa jadi maksud antara lain evakuasi korban, perawatan medis untuk para korban terluka, dan bantuan logistik untuk masyarakat yang berada di pungsian. Diberitakan gempa bumi bermagnitudo 7 mengguncang NTB pada minggu kemarin pukul 18.46 waktu Indonesia Barat. Gempa tidak hanya terasa di wilayah NTB, tetapi juga di Bali hingga Nusa Tenggara Timur. Ketua Komisi Yudisial menghimbau agar para hakim tidak terlibat dalam praktek politik praktis jelang pemilihan umum 2019. Juru bicara KY Farid Wajdi mengingatkan, para hakim harus menjaga independensi baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun perilaku di luar itu. Kompas.com lansir. Farid menyebutkan dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim telah dijelaskan bahwa para hakim dilarang berafiliasi dengan partai politik manapun. Artinya hakim tidak boleh menjadi anggota atau pengurus parpol dan dilarang menyatakan dukungannya kepada suatu parpol. Pelanggaran terhadap hal ini berarti berpotensi melanggar KIPPH karena berperilaku tidak aktif karena berperilaku tidak arif dan bijaksana. Komisi Judisial juga mengingatkan hakim agar selalu bersikap arif dan bijaksana termasuk saat menggunakan media sosial. Jangan sampai seorang hakim tanpa sadar ikut mengirimkan atau membagikan informasi yang memuat kebencian, sara, serta hoaks dan model kampanye negatif. Farid menjelaskan, imbauan tersebut tidak berarti Komisi Judisial abai terhadap hak untuk memilih hakim sebagai warga negara. Hanya sebagai penegak hukum, hakim perlu memperhatikan kemuliaan tugas yang diembannya. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sideralon, sebuah pesawat terbang dari era Perang Dunia II jatuh di wilayah Pegunungan Swiss Sabtu kemarin waktu setempat. Seluruh penumpang dan kru tidak ada yang selamat. Kompas.com melansir. Juru bicara kepolisian Swiss Anita Senti mengatakan pihaknya telah mendapatkan kepastian bahwa 17 penumpang dan 3 orang kru pesawat tewas di lokasi kecelakaan. Korban terdiri dari 11 laki-laki dan 9 perempuan termasuk pasangan asal Austria dan putra mereka lansir dari AFP, pesawat nahas tersebut berjenis Janker Ju-52 HP Hot milik maskapai ju Air. Pesawat produksi Jerman pada 1939 tersebut jatuh di gunung bis Segnas, sekitar ketinggian 2.540 meter di sisi barat gunung. Dilaporkan surat kabar lokal BLIK, pesawat tersebut dalam penerbangan pulang ke landasan udara militer Dubendroff dari Lokarno. Media lokal mengutip pernyataan seorang saksi mata mengatakan, pesawat sempat berbalik arah 180 derajat ke selatan sebelum jatuh. Pesawat itu jatuh seperti sebuah kayu. Serpihan pesawat tersebar ke area yang kecil, mengindikasikan kecelakaan tidak disebabkan karena ledakan di udara. Info Haji 2018 Sedar sebanyak 390 jama'ah calon haji kloter kedua dari Embarkasi Aceh atau BTJ-02 telah mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada minggu kemarin pukul 10.30 Waktu Arab Saudi atau sekitar pukul 14.30 Waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, jama'ah BTJ-02 tersebut menuju ke tempat tinggal selama di Mekkah di Maktab 60, Sektor 11 di wilayah Jarwal. Web Kemenang Aceh melansir. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji M. Barakasi Aceh M. Daud Pakeh mengatakan kota kedua telah mendarat di Bandara Udara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Proses imigrasi di bandara berjalan dengan cepat dan lancar. Menurut informasi, saat ini mereka juga sudah tiba di Mekah Al-Mukaroma. Daud Pakeh mengatakan dengan tibanya 390 jihad dari BTJ-02, maka total jihad Aceh yang telah tiba di Tengah Suci berjumlah 783 jemaah. Sebelumnya diberitakan sebanyak 390 jemaah calon haji Embarkasi Aceh yang tergabung dalam kloter kedua telah bertolak ke Arab Saudi pada minggu kemarin sekitar pukul 06.49 WIB melalui Bandara Sultan Iskandar Muda dalam bintang Aceh Besar menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Kloter 2 tersebut berasal dari Kabupaten Bireuen dan Langsa yang terdiri dari 157 jemaah laki-laki dan 233 perempuan. Jemaah tertua dari Embarkasi Aceh tahun ini juga berasal di kloter ini, yaitu Muhammad Johan bin Sa'ad, berumur 92 tahun, dengan nomor manifest 16 yang berasal dari Kecamatan Jumpa Biren. Cida sebanyak 307 jamaah calon Haji Aceh Utara yang tergabung dalam kloter 4 minggu malam berangkat ke Banda Aceh dan dijadwalkan masuk asrama Haji pada Senin pagi sekitar pukul 8.00 WIB. Web Kemenang Aceh melansir. Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Aceh Utara Haji Asnawi mengatakan keberangkatan JCH Aceh Utara itu dipusatkan di Masjid Jami Al-Izzah, Batu dan beberapa masjid lainnya. Disebutkan, dalam kloter 4, selain bersihkan 307 JCH, juga akan bergabung JCH dari langsa berjumlah 76 orang. Keberangkatan kloter 4 ke Tanah Suci direncanakan akan dilepas pada selasa besok. Asnawi menambahkan, dalam kloter 4 yang jadi ketua kloter, tim pemandu haji Indonesia adalah kepala kantor Kementerian Agama Aja Utara bernama Salamina. Sedar Kementerian Agama melalui PPIH, Daker Airport, segera menindaklanjuti keluhan jemaah haji yang wajib mendorong koper dari dalam gate sampai dengan Plaza Ruang Tunggu Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Kepala Dakar Airport, Arshad Hidayat mengatakan bahwa kebijakan tersebut telah melewati kajian panjang oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Sindonyus.com melansir. Arshad menjelaskan kebijakan pengangkutan koper dari favilium ke Plaza merupakan bagian dari kebijakan percupatan pelayanan kedatangan jemaah di Bandara Jeddah. Kebijakan ini dibuat berdasarkan hasil kajian di mana pola lama dianggap cukup memakan waktu. Sehingga masih menurut Arsyad, diperlakukan sistem baru di mana jemaah haji diminta mendorong barang bawaannya dari pavilium ke plaza. Sedangkan koper dari plaza ke bus akan diangkut oleh tenaga angkut atau O'MAL dari Wukula. Kebijakan ini berlaku untuk semua negara. Arsyad juga akan segera meminta PPIH Embarkasi mensosialisasikan kebijakan baru Arab Saudi tentang penanganan koper di bandara kepada jemaah haji. Selain itu, para petugas haji juga secara masif akan menyampaikan kebijakan ini kepada jemaah saat mereka tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permay sekian berita siang edisi Senin 6 Agustus 2018. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat.